onders workedнали Dryятно, なん m し m う u Jangan mencari alasan itu ganti slot penerbangan, kan nggak bener kalau begitu. Kalau memang salah sendiri, akui aja. Jangan menyalahkan penerbangan yang menumpuk di waktu tertentu. Ya k a u pagi pasti itu peak time. Semua orang pengennya b a r a saat pagi, dan kemudian sore juga termasuk i t peak time. Nah, ini kan pelajarannya s g d a k berulang-ulang. PLN itu kemampuannya terbatas. Bandara harusnya punya genset tersendiri. Ini problemnya kan gak ada genset tersendiri. Bandara internasional, kelasnya internasional, tetapi gayanya gaya lokal. Ya kita malulah seperti bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Amir, selamat sian. g Bisa dikecilkan sedikit monitor、Amir. radio Anda, Pak Amir? Halo? Iya, halo. Bapak bisa dikecilkan sedikit radio-nya?、Okay. Iya.、Yeah. Ya menurut saya ini、uh, udah dikeluhkan beberapa tahun yang lalu ya. Saya mungkin lebih menyalahkan ke gubernurnya ya. Gubernur Cita ini emang dari segala sisi itu ancur-ancuran gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang m b a k d i b i o Selamat siang Bu. s i l a k a n Pak. Ya ini salah satu contoh bahwa Bandara tidak punya public utilities engineer. Punyanya ahli politik sosial hukum ekonomi. イ buyana、スラワシアン。スラワシアン、イ buyana。 Perlu ini ya, perlu dikaji. Dan、e, ini harus bertanggung jawab. Masalah pemadaman yang bergilir ini juga kurang e k s p e k i kurang ini ya, kurang apa ya, kurang ini deh gitu. Kita harus lihat di mana-mana tuh di kaki lima tuh banyak sekali. Lampu-lampu yang tanpa stand meter ini yang nggak harus nih. Jadi merugi、e, bagi kita konsumen, khususnya ini dirugikan gitu. Tolong dikaji lagi, ditinjau pekerja-pekerja、uh, di PLN sudah efektif a p a belum gitu ya.、Simak. Terima kasih. b u Wibi, selamat siang. Ya, selamat siang. s i l a k a n Bu. Mungkin ya banyak kayak orang Pak, kayak Pak Sudibio tadi ya. Kekecewaan orang memang sekarang ini orang tidak menghargai prestasi orang lain.、Uh, maksudnya keterampilan apa-apa yang lebih itu kepolitisir. Jadi apa-apa dipolitisir. Saya bilang udahlah. Direktur、eh, PLN itu udah bagus, janganlah banyak sabotase, kalau aku bilang itu sabotase, berhentilah politikus bekerja, itu pentalan-pentalan itu neraka nunggu gitu, merugikan orang banyak, kayak gas juga begitu, itu semua di politisir, di p o l i t i s i itu semua, kalau saya bilang rekayasa semuanya, janganlah begitu, malah bangsa ini mau dihancurin. Baik Ibu, BKM bisa tangkap komentar Anda. Bawa Rigi selanjutnya, selamat siang. Selamat siang Bu. Iya, silakan Pak. Saya mau、um, bilang ini PLN mesti bertanggung jawab juga sih, Bu.、Mm -hmm. Kenapa? Karena di kantor saya aja Bu, ada tiga fase Bu ya. Satu fase rusak, j a r a n j a l a itu lampu saya mati. PLN datang, dikasih pengganti sementara doang. Sampai sekarang udah enam bulan, itu spare partnya nggak pernah dikasih-kasih. Tapi kalau saya kasih uang untuk beli, lebih mahal, pasti dikasih. a Tapi di PLN punya servis sama nasabah itu h nggak ada sama sekali. Kayak penerangan jalan depan rumah saya juga. Kita bayar rekening ditagi. Ya kan? Setiap bulannya itu ditagi biaya penerangan jalan. Tapi lapuannya mati, Bu.、Mm -hmm. Yang l a i n l a i n n y a l a y a n g s a t u mati. Itu PLN mesti bertanggung jawab, saya rasa, Bu. すみません。 Beberapa yang lalu Kita ada Satu pejabat Menyatakan Denominasi Untuk menjaga Matapat bangsa Nah Jangan jauh-jauh deh, -jauh, Pejabat satu Dengan pejabat lain aja Sudah tidak Sinkronisasi Nah Yang penting Saya usul disini Tolong Jangan Bawa Hancur bangsa ini Dan、eh, Perbaikilah Apa yang Masih harus Diperbaiki Jangan Memikir yang aneh-aneh, tanpa bicara pun tidak dianggap pejabat i tubisu. s e Kasian deh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus. Halo, selamat siang Pak Gilbert. Halo, selamat siang Pak. Iya, silakan Pak Gilbert dengan komentarnya. y a harusnya b e r b e s a r hati legowo itu direktur、uh, apa yang namanya、uh, bandaranya itu ya menur lah itu kan memalukan sekali itu disorot. Ya kan, di mata internasional kelihatan penerbangsa ini tidak mempunyai satu kemampuan.、Ya. Itu kan vital sekali itu, bandara bisa sampai tidak ada listrik, tidak ada sistem backupnya sama sekali. b e n d o w a mundur, ya kan, jangan cari alasan penerbangannya lah, di jadwal kembali atau di apa ini tuh namanya t e r u s y a nggak jelas i t u Dan juga mempolitikkan PLN segala macam itu, itu mundur aja lah, legowo lah. Gitu aja, makasih Ya baik, terima kasih Pak Gilber, Pak Justus, selamat siang Selamat siang s i l a k a n Pak、uh, Ya, begitulah b u m n y a di mana-mana Mau bandara, mau PLN, semua sama Pertama, dipolitisasi Kemudian, yang kedua mungkin Proyeklah, tenderlah Untuk keuntungan sekelintir orang Yang merugikan masyarakat Ya,、uh, di jalanan macet Di teleport macet, jangan-jangan nanti di udara Indonesia Juga macet nanti Ya Nah memang kalau kita lihat sebetulnya itu semua bisa diantisipasi Antisipasinya kemungkinan kalau ada、e, mati lampu dari PLN Energi alternatifnya apa mungkin kan pakai genset Nah selama ini kalau saya lihat、e, Jakarta sebagai pusat teknologi, pusat pemerintahan itu juga pernah menggunakan e n e r g i alternatif misalnya e n e r g i matahari ya itu semua disiasiakan tapi kalau di kota-kota yang lain sudah mulai mereka memakai e n e r g i alternatif ya itu aja komentar saya, makasih ya baik, terima kasih Pak Yustus Pak Hendry, selamat siang siang Pak s i l a k a n Pak nah itulah kelemahan maintenance kita Pak orang yang gak ketanggung jawab kalau d i t u g a s k a n untuk maintain sesuatu itu ya dia b e l e n g g a n g b e l n g g a n g selagi pikirnya nggak n g gak dibutuhkan sekali listrik mati yaudah Mungkin genset jangan bisa nyala atau nggak ada ada apa peraturan setiap minggu dicek atau di berapa hari dicek sekali kalau yang bertanggung jawab untuk mundur itu b o r o b o r o untuk mundur disuruh mundur pun dia nggak bakal mundur di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Henry. d Pak Sugi selamat siang. Halo. Ya silakan Pak Sugi. Ya saya pikir dalam hal ini perlu ditermati dengan Arif. Jangan emosional, karena d i r u t angkasa pura kan baru menjabat kurang lebih dua minggu. Bisa jadi dikerjain w l e h tim di bawahnya. Kalau ton g a k d i kerjain, ya mulai, mulai dari kinerja ini, dari d i r u t yang baru itu mungkin perlu diadakan cadangan listrik. Itu aja, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Supdi Pavan di Selamat Siang. Selamat Siang, Pak. Silakan,、Selamat、Pak Vani. i a k a s i a kasih. a k a i h t e a t e r i m i Terima k a i t a k a t a kasih. i a kasih. m a k i n j a kasih. a k a s a k j a d misalnya kita bayar airpotek mahal, luar negeri t u t r a n i m a p u per orang, pak. Itu biaya mahal. Jadi kalau kita lihat fasilitas yang dikasih ya, itu, mendingan makan mcd dan daripada bayar airpotek terus terang. Makasih, pak. Pak David? Ya. ya silahkan, Pak. Silahkan. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Silahkan, Pak.、Uh, Oke.、Okay. Kalau menurut saya itu sih biasa ya, lumrah aja gitu. soalnya ini kan Indonesia maksudnya kita mau berharap apa sih itu sudah dari ya bandara itu kalau sampai lampu seperti itu dari dulu juga begitu gak usah jauh-jauh bandara itu kotor corak ya kan, <tuh> itu aja n gak g beres belum lagi kalau yang parkir di itu di mana di pes keberangkatan itu di bahu jalan itu kalau saya sering kali ke bandara sampai lihat polisinya teriak-teriak Nanti saya rantai, nanti saya rantai Dia bilang begitu ya Sementara yang parkir disitu Ada mobilnya pejabat Ada mobilnya provos Polisi militer j a n g a n orang-orang lain lah Kayaknya kebanyakan orang penting Jadi dari situnya aja udah n gak g t e g a s Polisinya tuh n gak g bisa t e g a s Karena yang diadepin juga seperti itu Jadi balik lagi Kalau seperti、uh, mati lampu Ya <tuh> Menurut saya ya itu tadi lah, inilah Indonesia Sampai saya sendiri i tuh a r a p a n n y a tipis gitu loh Kecuali memang dari atas pimpinannya tuh Paling atas tuh bener-bener Ya seperti menunggu pemimpin yang luar biasa lah Yang bener-bener bisa Merubah ini semua dari Ini kan akarnya ya dari ketidakadilan Dari sanksi hukumnya yang gak jelas Harus semuanya itu baik Gak usah mati lampu Apapun jadi jalan macet itu jadi bener Semua juga jadi bener Terima kasih Pak David Pak Haris Sore p a Haris silahkan Saya cuma mau singkat saja Bangsa ini memang bisa membuat Tapi tidak bisa memelihara hanya itu Terima kasih Pak Haris 633-9160 Untuk Anda Mitra Bisnis Yang ingin berbagi opini Bersama PAS FM Dalam Businessman Opinion Kita membahas mengenai Kekacauan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Akibat listrik mati enam tiga tiga sembilan satu enam puluh kami bukan teleponnya r Pak Beni selamat sore Pak Beni halo ya silahkan Pak Beni halo silahkan Pak Beni y a silahkan p a Beni y a silahkan komentarnya Pak Beni ah、uh, saya pikir kalau cengkareng nggak beda dengan terminal ya bu ya Hmm.、Uh, uh, Bis-bis、uh, dalam ringnya kayak apa gitu bu? s t i a p hari. Pokoknya pokoknya kalau saja nggak beda jauh seperti kampung Rambutan, seperti Lebak Bulus gitu bu. Begitu aja singkat bu. Oke、okay, terima kasih Pak Doni. Pak Doni. Halo. Ya silahkan Pak Doni. Ya, ya. selamat sore. Sore Pak Doni. Jakarta itu adalah mukanya Indonesia. Soekarno-Arta itu bandara internasional Jadi kalau seperti itu sangat malu Salah dari saya, buat airport yang terbaik i n d o n e s i a Satu airport yang terbaik di Indonesia di Jakarta Cari tempat di daerah Pulau Jawa ini cukup luas kok Bikin, jangan sampai kalah sama c a n g i Saya kebetulan pada Jumat itu saya lagi check-in di KT p a s i f i k Itu antri cukup panjang, luar biasa i t a berketinggalan pesawat m、mm -hmm. e l a n g Indonesia t itu a mimpinya juga harus betul-betul jelin ya Seperti ini Bikin satu airport yang betul-betul internasional yang dunia itu bisa m e l i h a t bahwa Indonesia itu bisa bikin k e b a n a g a a n Ya, Pak Malfian. Ya. Silahkan, Pak. Ya.、Eh, menurut saya itu satu yang sudah direkayasa. Karena sebelum terjadi peredihan mati lampu ini, di media s tiap negara baca bahwa penerbangan atau bandara di Indonesia itu dikritik oleh Asosiasi Penerbangan sebagai salah satu bandara yang terburuk di dunia. Jadi dibuatlah kejadian ini Supaya t i b u a t satu proyek Nanti proyek dibuat anggaran Ya anggaran diatur rame rame gitu kan Ya itu aja sudah、si、selesai. Terima kasih Pak <Tau> m a l u y a <tuh> Ya, komen l a n g s u n Singkat Ya. Kita jangan terlalu banyak berpikir Kolesterol akan naik, darah tinggi, jantung, ongkos, rumah sakit mahal Terima kasih Oke、okay. Terima kasih banyak, Anda, mitra bisnis yang sudah berbagi opini bersama pas FM.